atas kelancangan saya dek, saya sebagai tamu tak diundang, sengaja datang untuk menyerahkan anakku, anak dari suamimu. Semoga kau berbahagia. dan kita di tengah meriahnya pesta king bertiga hadir Inan <laughs> know